Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Kamis 28 April 2016 dibacakan Bacakan Ardiansyah Warga Nagan Raya kembali demo pengadilan Melabu Warga Linge Aceh Tengah hadang truk pengangkut sampah Dua tersangka korupsi jembatan Pange dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 Di Jarlun, sekitar seratusan warga yang berasal dari Gampung, Cotmei dan Cot Rambung Kecamatan Taduraya, Nagandraya, kami siang menggelar aksi unjuk rasa di depan pengadilan negeri Melabo Aceh Barat. Dalam aksinya, masa meminta majelis hakim yang menyidang perkara pembakaran barak PT Fajar Baizuri yang terjadi bulan Juli tahun 2015 dengan terdakwa masing-masing Asubki, Muslian, Khaidir serta Juli Naidi supaya segera dibebaskan dari ceratan hukum. Menurut masa keempat warga Codmi Taduraya itu yang dijadikan terdakwa dalam kasus tersebut sama sekali tidak terlibat dalam pembakaran lahan seperti dituduhkan. Pasalnya saat barak milik perusahaan terbakar, keempat warga yang dituduh sebagai pelaku justru tidak berada di lokasi kejadian. Sementara itu sejumlah kaum ibu yang berasal dari keluarga, sejumlah terdakwa histeris ketika melihat anggota keluarganya di boyong mobil tahanan usai menjalani sidang di pengadilan negeri Melabo. Mereka terlihat tidak mampu menahan rasa sedih. Meski lama berorasi di depan pengadilan dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian, namun hingga berakhirnya aksi tidak seorang pun pejabat dari pengadilan yang menemui masa. Sudarlun lima unit mobil dam truk pengangkut sampah dalam melakukan aktivitas pembuangan sampah ke kawasan tempat pembuangan akhir Burlintang, Kecamatan Lingge, Aceh Tengah, dihadang dan dirusak ratusan warga setempat Rabu malam. Aksi warga cepat diantisipasi polisi, selanjutnya truk pengangkut sampah diamankan ke Mapolsek Lingge. Salah seorang warga Kampung Isak, Kecamatan Linge, M. Salim mengatakan warga dari sebagian kampung di Linge menolak burlintang dijadikan sebagai TPA karena dikhawatirkan akan menjadi sumber penyakit bagi warga di daerah itu. Awalnya dijanjikan sampah yang dibuang di TPA burlintang akan ditimbun. Namun aktivitas yang dilakukan tidak sesuai perjanjian awal. Sehingga ratusan masyarakat langsung menghadang dan menahan 5 unit truk saat hendak membuang sampah di kawasan itu. Aksi warga cepat diantisipasi polisi, selanjutnya truk pengangkut sampah diamankan ke Mapolsek Lingga. Aktivitas pembuangan sampah ke Burlintang Kecamatan Lingga merupakan pengalihan sementara karena TPA Uer yang ada di Kampung Mulia Jadi, Kecamatan Silih Nara, belum difungsikan lantaran penolakan dari warga yang tidak menginginkan sampah dari kota Takengon dibuang ke TPA yang baru dibangun tersebut. Sudarlun Penyidik Kejaksaan Negeri Lok Sukun, Aceh Utara, Kamis Pagi melimpahkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan rangka baja modifikasi di Desa Rayuk Pange, Kecamatan Pirak Timur, ke Pengadilan Tipikor, Banda Aceh. Kedua tersangka yang diserahkan ke PN Tipikor adalah Edi Sudirman, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Binamarga Aceh Utara, dan Ibrahim Hanafiah, Direktur PT Putra Arunsa, Rekanan Pembangunan Jembatan. Sedangkan proses hukum untuk JH, konsultan pengawas masih dalam penyidikan. Kasih pidana khusus Kejari Lok Sukun, Muhammad Riza mengatakan, Kedua terdakwa, yaitu Edy Sudirman dan Ibrahim Hanafiah, telah dititipkan ke Lembaga Permasyarakatan Banda Aceh di Lambaru Aceh Besar untuk memudahkan proses persidangan. Sedarlun pemerintah kota Loksmame tahun ini akan membangun pabrik es yang baru dengan anggaran 2 miliar rupiah. Namun lokasi pembangunan dipindahkan ke kawasan Puntud, Kecamatan Belang Mangat. Untuk diketahui beberapa tahun lalu, Pemko telah membangun pabrik es di kawasan TPI Pusung, Kecamatan Banda Sakti, dengan kapasitas produksi 30 ton per hari. Namun karena lama tidak berfungsi, asetnya pun dijarah. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lok Sumawe, Dr. Andes Rizal, mengatakan kondisi pabrik es yang sudah lama rusak total. Bila diperbaiki anggaran yang dibutuhkan, sama dengan membangun pabrik baru. Karena itu pada tahun ini disimpulkan pabrik es dibangun di tempat baru di kawasan Belang Mangat. Proses pembangunan pabrik es yang baru saat ini telah masuk tahap perencanaan. Ditargetkan tahun 2017, pabrik tersebut mulai memproduksi untuk memenuhi kebutuhan es bagi nelayan di Loksmawe Mawing. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarlun, ekses maraknya aksi ilegal lodging dan pengambilan batu gajah di kawasan hutan lindung di Padang Tiji, Pidi menyebabkan hutan rusak. Tebing sungai pun ikut hancur ketika diterjang banjir akibat air bah dari pegunungan yang tidak tertampung di hutan. Tampaknya masyarakat harus merasakan banjir kiriman ketika curah hujan tinggi. Tarmizi Yusuf, tokoh masyarakat Gampung Kupula Kecamatan Padang Tiji mengatakan... Setiap musim penghujan, 6 gampung dalam kecamatan Padang Tiji harus merasakan bencana banjir kiriman Yakni gampung Belang Putih, Kupula, Monia Kang, Baru Selingging dan sebagian gampung di kecamatan Bate Banjir kiriman itu menyebabkan rumah warga rusak, kebun yang hancur dan sejumlah ruas jalan juga rusak Kecuali itu irigasi Rajui yang terletak di atas waduk Rajui telah ambruk ekses banjir kiriman beberapa bulan lalu. Banjir paling parah terjadi tahun ini. Menurutnya banjir terjadi akibat pengambilan batu gajah di hulu Krung Blang Putih atau Krung Raju yang berbatasan dengan Pegunungan Selawah. Pembukaan lahan baru dengan cara penebangan hutan juga salah satu pemicunya. Sehingga hutan tidak berfungsi lagi menyerap air saat hujan. Sedarlun masyarakat kota Langsa mengeluh air bersih yang disuplai dari PDAM Tirta Kemuning Langsa karena keruh Kondisi ini telah berlangsung beberapa pekan terakhir sehingga air keruh dan kotor tidak bisa digunakan untuk konsumsi Seorang warga di kecamatan Langsa kota Amiruddin mengatakan Air dari PDAM Tirta Kemuning kerap kali keruh sehingga harus dilakukan penyaringan oleh warga Namun walaupun disaring menggunakan alat penyaringan berulang kali tetap saja tidak cernih Dengan kondisi air pam yang keruh sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Seperti mencuci, memasak, dan minum Warga berharap pihak PDAM segera mencari solusi terhadap buruknya air yang disuplai ke pelanggan Agar tidak merugikan warga yang membayar iuran air Sementara Direktur PDAM Tirta Kemuning Langsa Marzuki mengatakan Kotornya air yang disuplai ke pelanggan disebabkan sebulan ini ada beberapa kali patah pipa di kawasan Sukarakyat Gampung Kemuneng, Kecamatan Langsalama. Sehingga saat dilakukan pergantian pipa, endapan lumpur ikut bercampur dengan air. Sudarlun 4 narapidana rumah tahanan Biren sejak Jumat lalu dipindahkan ke rutan kelas 1A Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Napi yang dipindahkan terlibat kasus narkotika jenis ganja dan sabu yang diponis 20 tahun penjara dan seumur hidup. Kepala Rutan Biren Irfan mengatakan, Empat napi Rutan Biren yang dipindahkan ke Rutan Tanjung Gusta, Yuswitar, 47 tahun, warga Kecamatan Merdupi di Jaya, Rusli, 50 tahun, warga Kota Juang, dan Faisal, 36 tahun, warga Kecamatan Jempa Biren, serta Mulyadi, 27 tahun, warga Idirayu, Aceh Timur. Yuswitar, Rusli, dan Faisal, napi kasus ganja. Mereka ditangkap aparat Polres Biren saat mengangkut 2,7 ton ganja dengan truk teronton di kawasan Kecamatan Jempa Biren pada 11 Mei 2015 lalu. Yuswitar dan Faisal dihukum seumur hidup, Sedangkan Rusli Divonis 20 tahun penjara. Sementara Mulyadi merupakan napi kasus sabu-sabu yang -sabu. divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biren. Kurir sabu-sabu seberat 6 kg itu ditangkap polisi di kawasan Desa Padang Kasap, Pelimbang Biren, 24 Agustus 2015.